Assalamualaikum Saudaron Berita Malam Medisi hari ini Jumat 22 Juli 2017 dibacakan Ardian Sebagian warga benar meriah harus beli air bersih akibat pipa PDAM rusak. Raskin untuk warga 2 kecamatan di Loksma belum disalurkan. Anggota Polres Bireun bersihkan sampah di Pantai Jangkang. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi Berita malam ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Lauser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pasir 90,1 FM Dokusmane. Inilah berita dan laporan lengkapnya dari Newsroom Selandai BSM Sudarlun jaringan pipa PDAM Tirta Bengi benar meriah, sebagian besar rusak seperti pipa putus, tersumbat, atau bocor. Sehingga warga kecamatan Bukit dan Bandar harus membeli air bersih dari para pedagang dalam enam bulan terakhir. Aktivis Kenawat Institut Hafid Zan, mengatakan tidak mengalirnya air di dua kecamatan dengan jumlah ribuan pelanggan sudah terjadi enam bulan lalu. Para pedagang air yang menjual dengan jerigen terus bermunculan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebagian warga kecamatan Bukit dan Bandar juga harus membuat sumur bor. Seharusnya pemerintah memiliki kepekaan terhadap kebutuhan dasar masyarakat apalagi air berlimpah di negeri ini. Ia meminta Bupati Ahmadi untuk segera membenahi manajemen PDAM Tirta Bengi yang sudah menjadi persoalan klasik dan sepertinya tidak ada solusi dari pemerintah. Habits berharap aliran air ke seluruh warga dapat kembali lancar. Dalun raskin gratis bagi masyarakat miskin di dua kecamatan dalam wilayah kota Loksmawi, Jatah Trilulan kedua 2017 hingga saat ini belum disalurkan. Kedua kecamatan tersebut yakni Muara 1 dan Muara 2 Sejumlah warga di kecamatan Muara 1 dan Muara 2 menyebut keterlambatan penyaluran raskin gratis baru terjadi tahun ini. Untuk Trilulan pertama mereka baru menerima bulan Mei lalu. Sementara untuk Jatah Trilulan kedua belum ada kabar kapan akan disalurkan. Warga berharap Raskin segera disalurkan. Kepala Bulog Divri Loksmawe Mulyadi mengakui Raskin jatah terluluan kedua untuk dua kecamatan belum disalurkan. Menurut Mulyadi, keterlambatan penyaluran Raskin akibat terlambat keluar surat jaminan pembayaran dari Pemko Loksmawe karena biaya tebus Raskin ditanggung Pemko Loksmawe. Sementara itu Sekdako Loksmawe Bukhari AKS mengatakan bila penyaluran Raskin terkendala karena terlambat jaminan pembayaran dari Pemko Menurutnya, keterlambatan penyaluran raskin triwulan kedua untuk dua kecamatan dikarenakan bulog tidak memiliki stok beras yang standar untuk disalurkan. Sudah dulu, sekitar 100 orang lebih anggota Polres Biren dibantu anggota Polsek Jangka dan puluhan Warga serta perangkat desa Jumat pagi bergotong royong membersihkan sampah di kawasan pantai Jangka, desa Masjid Kecamatan Jangka. Kegiatan gotong royong dengan tema Polisi Perduli Sampah Pantai Jangka dipimpin Kapolai Sbiren AKB Periza Yulianto. Anggota polisi memungut sampah yang berserakan di pantai itu. Sampah yang berserakan berupa kertas ranting kayu dan batok kelapa muda dikumpulkan dalam sebuah lubang kemudian dibakar. Pantai Jangka yang merupakan salah satu pantai yang sejak tiga tahun ini semakin ramai dikunjungi masyarakat. Apalagi pantai ini telah ditata sedemikian rupa. Di pantai ini juga terdapat puluhan kios tempat duduk keluarga serta dilengkapi musola maupun MCK sehingga membuat pengunjung tambah nyaman. Kapolres Resbiren mengatakan kegiatan gotong royong bersama masyarakat diagendakan menjadi program rutin baik kebersihan pantai maupun lingkungan masjid. Langkah tersebut bagian dari peningkatan kepedulian anggota polisi dan masyarakat untuk sama-sama menjaga lingkungan. Sudahlun pemerintah kota Loksmawai dipastikan melelang kembali pengadaan mobil dinas wali untuk ketiga kalinya setelah terjadi dua kali gagal lelang. Ditargetkan malam ini pengumuman lelang sudah muncul di layanan pengadaan secara elektrik kota Loksmawe Untuk diketahui dalam APBK 2017, Loksmawai tersedia anggaran 1,3 miliar rupiah untuk pengadaan mobil dinas baru. Awalnya sempat menimbulkan kontra dari berbagai kalangan karena kondisi keuangan Pemko yang defisit. Seharusnya anggaran bisa diprioritaskan untuk hal yang lebih penting bukan untuk pengadaan mobil dinas baru walikota. Ternyata masukan dan kritikan berbagai kalangan tidak menyurutkan keinginan Pemko untuk tetap membeli mobil dinas baru bagi walikota. Hal ini dibuktikan proses lelang pengadaan mobil tersebut disiarkan di LPSE. Namun sudah dua kali pengumuman lelang hingga memasuki masa akhir penawaran tidak ada perusahaan yang mengikuti. Kabak pelayanan dan pengadaan barang Setdakul Uksmawetri Haryadi mengatakan setelah terjadi dua kali gagal lelang, maka diputuskan pengadaan mobil dinas wali dilelang untuk ketiga kalinya. Anda sedang mendengarkan berita utama Serang BFM. Sudalun Yayasan Smile Train menggelar sosialisasi operasi bibir sumbing di sejumlah desa di kota Sabang. Dalam sosialisasi ini ditemukan 18 pasien penderita bibir sumbing yang siap menjalani operasi. Koordinator Yayasan Smile Train, wilayah Aceh, Rahmat Maulizar, mengatakan sosialisasi operasi bibir sumbing dilakukan selama 3 hari. Sosialisasi bertujuan memberitahukan masyarakat secara langsung tentang adanya program operasi bibir sumbing secara gratis oleh Yayasan Smile Train. Dalam sosialisasi yang dilakukan di sejumlah desa di Sabang, Yayasan Smile Train menemukan 18 orang penderita bibir sumbing. Semua penderita menyatakan bersedia di operasi bibir sumbing secara gratis di Rumah Sakit Malayati, Banda Aceh. Meski kebanyakan mereka sudah pernah menjalani operasi, pihaknya akan melakukan operasi lanjutan. Menurut Rahmat, operasi bibir sumbing yang akan dilakukan itu bukan hanya di bibir saja, tapi dalam operasi bibir sumbing secara gratis yang digelar Yayasan Smart Train yang berpusat di Riau itu ada tiga tahapan operasi yang akan dilakukan. Tah pertama operasi bibir kemudian celah langit-langit bocor dan terakhir operasi hidung. Sumber alun debit air Krung Baru perbatasan Kabupaten Aceh Barat Daya dengan Aceh Selatan semakin menyusut akibat dilanda musim kemarau. Peristiwa ini mengakibatkan pasokan kebutuhan air sawah dari irigasi berkurang drastis sehingga membuat ratusan hektar tanaman padi di Lembah Sabil dan sebagian di wilayah Kecamatan Manging kekeringan. Jalaluddin dari Komisi Irigasi Daerah Manging mengatakan kekeringan areal tanaman padi akibat berkurangnya pasokan kebutuhan air dari irigasi kerung baru terjadi hampir merata di seluruh kecamatan Lembah Sabil, terutama di desa Menasa Sukun, Menasa Tengah, Kayak Aceh, Padang, Kuli, Ladang Tuha, Rambut dan desa Toko 2. Kekeringan juga melanda sebagian areal sawah di kecamatan Manging antara lain desa Ujung Padang, Gampung Paya, Lungbaru, Baru, Belang Mangging, dan Pantiraja. Namun sebagian area lain di Kecamatan Manging mendapat suplai air dari irigasi Sukadamai meskipun juga sangat berkurang. Jaludin mengatakan menyusutnya suplai air irigasi manging disebabkan tanggul bendongan irigasi tersebut yang telah rusak. Sedarlun pasukan Israel telah menyebabkan setidaknya 50 warga Palestina luka-luka dalam bentrokan terbaru dengan para demonstran di luar Masjid Al-Aqsa di wilayah Yerusalem Timur Kamis waktu setempat. Insiden ini terjadi menyusul penembakan Imam Besar Masjid Al-Aqsa, Syekh Ikrima Sabri. Sheikh Ikrima Sabri, Imam Besar Masjid Al-Aqsa, baru saja selesai menunaikan salat isa pada selasa lalu ketika polisi Israel mencoba membubarkan paksa para jamaah. Sabri dilaporkan terluka akibat tembakan pasukan Israel dan telah dibawa ke rumah sakit Al-Makasid di Yerusalem Timur. Tidak diketahui bagaimana kondisinya saat ini. Menurut Palang Merah Palestina, seperti dilansir media Press TV, sejumlah orang lainnya juga luka-luka dalam bentrokan itu. Otoritas Israel memasang detektor logam di depan Masjid Al-Aqsa sejak 14 Juli setelah tiga pria Palestina menembak mati dua tentara Israel. Ketiga warga Palestina tersebut kemudian tewas dalam baku tembak dengan pasukan keamanan Israel. Pemasangan detektor logam tersebut telah memicu kemarahan warga Palestina.